Selalu gagal dalam menjalin hubungan. Kok sama ya? Karena hubungannya bukan hubungan yang berakat dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan nggak melibatkan Allah kan? Kalau kita berakat dengan nama Allah, melibatkan Allah, insya Allah nggak akan gitu-gitu amat lah. Berarti tadi itu bukan musibah sebetulnya, diputusin. Dari hubungan yang belum berakar dengan nama Allah Itu bukan musibah Makin sering diputusin Makin Allah kayak ngedorong kita Udah tuh halalin Kalau gak halal diputusin lagi Halalin biar susah mutusinnya. Dan insya Allah Orang yang siap, laki-laki yang siap Menghalalkan hubungan Berarti dia laki-laki yang lebih tulus Serius dan sejati cintanya Karena kalau dia Gak sejati Pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Kalau dia sejati, dia akan ambil tanggung jawab itu. Bukan cuma pengen serunya doang, tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya. Makanya, kalau diputusin, diselengguhin, ditinggalin, dikhianatin, segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin, memang hubungan kita tidak melebatkan Allah. Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu. Solusinya halalin aja Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan Pasangan juga udah siap Tinggal ngelobi calon mertua Sekarang banyak-banyak doa bukan untuk hati dia Hati calon mertua Ya Allah hati dia sudah engkau uh, ikat kepada saya Tinggal hati calon mertua nih ya Allah Coba engkau balikkan hati calon mertua Dari calon yang mertua pengenin Masih kuliah di Mesir yang nanti pulang pengen dijodohin sama dia. Sekarang menjadi ke saya. Dan nah, saya lebih membutuhkan daripada orang itu mungkin misalnya ya. Jadi minta ke Allah. Terus kalau yang pengen nikah dua minggu lagi di Bandung. Mangga alan wasalan di Bandung. Cuman gak usah jauh-jauh di Kediri itu banyak cowok-cowok keren loh. Yang insya Allah orangnya amanah ya. Ini saya menyuarakan suara teman-teman. Amanah udah siap. Bahkan surat Hud tadi itu mereka udah hafal, surat An-Nur tadi mereka udah hafal. Kalau kami fakir, Allah yang memberikan kecukupan, insya Allah. Jadi tenang aja, di sini juga banyak. Nih ada ribuan yang udah siap menjadi imam. Imam, walaupun mungkin ketika dia ngimamin dia cuma hafal surat Al-ikhlas, nggak apa-apa. Awal-awal solat di malam-malam pertama bacanya Al-ikhlas. Siapa tahu setelah beberapa bulan Bacanya udah Al-Baqarah ya Alif Lamim tapi Begitu juga dengan saat kita Menikah dalam urusan finansial Mungkin finansialnya baru dalam Analogi tadi cuma Al-Ikhlas Cuma beberapa ayat Cuma sedikit bekalnya Tapi setelah itu Allah akan mempermudah Jadi gak usah jauh-jauh ke Bandung di Kediri aja Banyak orang soleh dikadiri insya Allah Tuh Alhamdulillah